Apakah ada akidah sesat di Cirebon banyak? Ada, bukan banyak, ada. Cuman kami sengaja tidak sebut satu persatu. Nanti takut yang tidak disebut dianggap benar. Cuman kita pik, buat rumus. Kalau nggak mau nerima lima ini langsung sesat selesai sudah. Sudah jelas. Jadi tanyakan nih percaya nggak satu dua tiga empat lima. Kalau dia masih, nah ini, ah sudah, nggak jadi penantu saya batal. Itu saja. Jadi repot. Ini lima ini yang sudah kita sebutkan itu harus lah kalau calon suamimu gak ngerti ini ya hati-hati serigala berbulu dombak pakai kopiah putih manduk-manduk itu paling gampang tapi harus tahu lima ini minimal Akidah, islam, al-sunnah, jamaah asyariah, sufiah ini kalau dia gak ngerti tapi gurunya begitu gak apa-apa, misalnya bener hati-hati, sengaja tidak kita sebutkan tinggal tes saja, kalau ada orang kemarin ada yang tanya tentang kelompok Terus tanyakan, bagaimana engkau dengan asyairah asyairah dia, wah hati-hati itu Asyiklah ya, kalau komentar yang enggak benar, ya itu salah itu jelas. Baik, karena manhaj ash itu adalah manhaj cara beragama, cara berakidah yang benar sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lima hal tersebut sudah. Tidak usah disebut apa-apa. Sebab nama macam-macam. Namanya ada ahli Quran, ahli Sunnah, ahli Hadis, ahli. Wah, oh, namanya hebat-hebat. Kalau namanya membuat pusing, semua orang langsung okay. Okay, gelar misalnya ahli Hadis. Siapa yang enggak mau itu? Ahli Hadis. Al-Quran, pesantren Al-Quran pesantren Al-Quran pesantren Al-Hadis, pesantren al Bahjah, pesantren As sunnah pesantren Al-Al-Al itu tidak isinya mau tidak dengan lima ini biar namanya pesantren ahli sunnah, tidak mau lima ini, bukan ahli sunnah itu ahli sunnah palsu salafi palsu sebab salafi yang sesungguhnya ini lima ini salafi yang sesungguhnya Dibuktikan secara ilmiah salafi itu ya kita yang kita adot ini salafi hakiki, salafi murni bukan salafi palsu. Kalau salafi palsu, tidak punya manahat, tidak punya metodologi beristinbat hukum tidak ada. Semuanya salafi palsu itu nikab kita. Cara mengambil hukum nikab kita. Ilmu sulfikiahnya ilmu sulfikiah yang dimiliki ulama kita. Dia palsu tapi mengatakan salaf, salaf, salafi, salafi, salafi, salafi palsu. Jadi jangan disebut mereka salafi. Haram menyebut mereka salafi. Harus ada tambahannya salafi palsu. Awas nih. Hati-hati. Jangan ditipu orang. Cuman biasanya latahnya sebagian ustaz. Bagaimana buya ini dengan golongan salafi? Mana salafi? Itu yang suka suka ini, Oh itu salafi palsu. Ada tambahannya. Hati-hati. Salafi palsu. Ahli sunnah palsu. Ini akidah harus begitu. Karena kita sudah benar. Aku dah jumhur ummah. Dari sabang Merauke, dari penjuru dunia ke penjuru dunia, rata-rata mereka adalah pengikut Asyairah atau Maturidiyah, sudah tidak bisa dipungkiri ini. Anda bisa pergi ke Indonesia, lihat. Dari Barat sampai Timur, Sabang Merauke, Malaysia, Thailand, India, mana? Mesir, mana ayo? Akhidah aneh itu segelintir orang baru kemarin orang akhir zaman, lihat. Masa yang banyak salah kemudian yang segelintir itu adalah ahli surga. Padahal Nabi Muhammad umatnya di surga banyak sekali. Allah. Baik ya. Kemudian jika menemukan saudara atau adik atau kerabat akidahnya sesat menyesatkan. Anda jangan mendebat kalau Anda bukan ahlinya. Sebab kalau Anda bukan ahlinya lalu mendebat malah menjadikan senjata makan tuan Sebab banyak orang berhujah, Anda punya hujah, berhujah. Ahli maulid Nabi, Sudahlah kalau bagianmu ceramah, ceramah, jangan berhujah. Anda datang ceramah cerita tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagus. Berhujah pakai dalilnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh dalilnya ngaco, hadis palsu dipakai. Ini ada ustaz-ustaz maulidan itu. Kalau bukan jagonya berhujah, Anda jangan berhujah. Jadi bahan tertawaan nanti oleh orang-orang yang tidak senang Maulid Nabi. Hampir setiap majlis kita dengar malabdu maulidi wajibat syafaati di antara ada 4 atau 5 hadis palsu. Bakang barang-barang siapa mengagungkan hari kelahiranku wajib mendapat fatu. Itu hadis palsu ya Ustadz jangan dipakai. Jadi kalau bukan ahlinya berhujjah lucu, aneh. Makanya kalau anda wahai Ustadz penceramah yang bukan ahli berhujjah tugasmu menyampaikan akhlak Nabi sallallahu saw selesai. Yang jelas malik Nabi adalah ini menurut para ulama. Kalau anda ingin ambil hujjahnya hujjah ulama yang benar. Ades palsu dipakai, kemudian pakai akal akalan, nah, ini musibah. Akalnya dia lebih hebat dari akal orang tersebut. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Baik ya? jadi kalau anda memang bukan ahlinya berhojah, jangan berhojah. Tapi anda dengan bahasa indah santun, akhlak yang mulia, dia akan kebawa kepada anda. Atau anda datangkan kepada guru anda yang anda percaya untuk menjelaskan, dia bertanya jawab. Nah, dia bertanya, dijawab. Dia tanya, dijawab. Dia tanya, dijawab. Baik, itu insya Allah akan dapatkan kemuliaan. yang memasang gigi palsu, gigi tambahan. Meru memasang gigi palsu itu bukan sesuatu yang terlarang. Nambal gigi coplok satu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bahkan kalau seandainya giginya itu diganti dengan gigi emas, ya kalau ngomong, ngomong gini karena giginya emas ya kelasnya gigi emas. Itu bukan sesuatu yang terlarang. Jadi memasang gigi, tambalan, ada gigi coplok, satu, ini ada contoh para ulama mengatakan, jelas bahkan kalau seandainya kita ganti dengan emas bagi seorang laki-laki yang semula tidak boleh pakai emas, agam tapi jika giginya diganti dengan gigi emas, itu diperkenankan, karena emas adalah logam yang paling bersih, sehingga kalau di mulut dia tetap awet ber bersih, boleh perak. Kalau perak biasanya senyumnya agak kurang sedikit, kalau emas agak lebar nantinya, karena tahu giginya emas, jadi itu tidak apa-apa gigi itu. Ya, jadi tidak apa-apa mengganti gigi yang semacam itu. Akan tapi ada namanya merampingkan gigi itu yang diharamkan. Merampingkan gigi, tetapi merapikan gigi lain. Merampingkan gigi haram, tapi merapikan gigi, karena gigi itu kalau tidak rapi biasanya unsur kotoran akhirnya bisa menyempit sana sini sehingga meraping gigi adalah bukan sesuatu yang terlarang jika tujuannya benar-benar untuk merapikan demi kesehatan ya jadi ada untuk merapikan gigi itu tidak apa-apa karena tujuannya sebab mohon maaf ada sebagian gigi yang rapi yang tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi sehingga akan ada kotoran Islam menganjurkan kebersihan jadi ada gigi yang tidak rapi bisa dirapikan kalau memang ada alatnya tapi merampingkan ini ada nas hadis Nabi Alaihi SAW diantara yang dilarang adalah merampingkan gigi biar giginya cantik tingkai gigi timun eh kaya kaya biji timun hal -hal. Bikin, kalau dalam bahasa jawa gigi-giginya -ki, itu sekaya biji timun, tak ya. tahu kaya apa biji timunnya. Jadi pokoknya bagus gitu. Jadi ingin dirapikan itu adalah haram menyambung rambut membuat tato itu haram. Tapi bagi yang sudah membuat, tobatnya pak minta kepada Allah ampun. Bukan berarti tatonya harus disterika, enggak. Yang punya tato tobat, enggak usah disterika itu tatonya. Biarin begitu saja, ya tidak nah, ya, usah dirubah, tidak usah dibuang jadi yang rambutnya disambung ditopot, yang giginya sudah dirampingin tidak usah ditambal lagi jadi yang sudah terlanjur, tinggal minta ampun kepada Allah, selalu ada sebagian salah juga ini, ada orang punya tato suruh tobat di setrika nah ini preman di setrika ya, tidak dong. jadi tidak usah, yang punya tato biarkan tato itu nah, kalau dia tobat mau jadi ustad, bagaimana ustad? saya kan mau jadi ustad nih Tato saya banyak, ya enggak apa-apa, bagus, enggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan buat tato lagi, kalau buat tato hukumnya hah? haram. Tapi kalau tato sudah dibuat, maka ada lima hal ya, ada lima yang sudah kita dengar. Tato itu baru boleh di baru wajib dihilangkan kalau seterpenuhi lima syarat. Ya Pertama, tato itu adalah belum tert -ter tertanam, kalau sudah tertanam tidak boleh. Kemudian tato itu adalah ditanamkan dalam waktu ngerti hukumnya, maka wajib dicabut nanti. Atau ditanamkan dalam keadaan sudah balik. Kemudian tato itu adalah tidak ada manfaatnya. Kemudian tato apa tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima tato itu eh, pertama tato belum tertutup oleh kulit. Yang kedua tato ditanamkan dalam keadaan ngerti hukumnya. Yang ketiga tato ditanamkan dalam keadaan sudah balik. Keempat tato ditanamkan uh, uh, uh, uh, tato. Uh, yang keempat tato itu uh, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Yang kelima, yang kelima adalah tato itu kalau nanti dibongkar akhirnya membuat satu luka yang menjadikan wudhu yang nggak sempurna, akhirnya bertayamum. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau menghapal lima syarat ini, tato yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang sudah tertanam di kulit. Dari itu saja sudah menjadikan sah wuduknya. Karena tatunya ada di dah, di dalam. Jadi itu tutip. Cuman bagaimana? Nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan. Itu adalah tidak wajib dihilangkan kalau memang tidak terpenuhi lima syarat tersebut. Nah, mungkin kalau mau jadi ustad, ya nggak apa-apa. Ustadnya punya tatu. Biar ustad-ustad yang malas yang nggak punya tatu itu bangkit. Ada orang mondok 12 tahun nggak mau ngaji kan? Nggak mau ngajar, biar kalah ini. Ini preman 2 tahun tobat bisa jadi ustad. Ya, hebat benar nih. Ini yang mondok sepuluh tahun. masih <laughs> Maka pereman-pereman yuk tobat. Pereman yang ada di luar sana yuk ngaji, besok jadi Ustadz bertatu. Ya. Jadi tolong jangan dipaksa mereka untuk menyetrika. Menyetrika tidak menghilangkan, tapi hanya menutup dengan luka yang baru lagi. Semuanya ada ilmunya. Baik itu. Jadi kalau ada macamnya, masang gigi palsu boleh, merapikan gigi tidak boleh, eh merampingkan gigi yang tidak boleh, merapikan gigi asalkan tujuannya benar-benar merapikan, maka itu adalah diperkenankan baik itu saja